Masalah ya bahwa pilkada langsung kemudian mengharuskan calon-calon itu mempunyai modal kapital ek, ekonomi lah yang banyak begitu. Sehingga dia dalam pengembaliannya itu menempuh segala macam cara termasuk menyalahgunakan jabatannya atau apa melakukan tindakan-tindakan koruptif lainnya. Begitu. Jadi ya ini juga salah satu PR ya. Apakah ini berarti gubernur harus kembali dipilih oleh DPRD? saya tidak setuju seandainya hal ini kemudian dijadikan alasan untuk mengembalikan e, gubernur dipilih oleh DPRD. Gitu. Jadi, jalan yang harus ditempu, solusi yang saya e, bayangkan adalah kita bisa e, mengatur model kampanyenya sehingga tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Gitu. Bisa saja malah kalau mau ekstrimnya, kampanye itu tidak dilakukan oleh calon kepala daerah, tapi diserahkan kepada KPU. Jadi KPU yang mengkampanyekan calon-calon kepala daerahnya, di, ya tentu saja di provinsi begitu, dan sang calon tidak lagi melakukan kampanye-kampanye untuk dirinya. Jadi diserahkan mekanismenya itu kepada KPU. Apa yang Anda usulkan ini, ada contohnya tidak? Sebetulnya ada sih di negara Asia juga, kalau yang saya lihat itu yang sudah dilakukan di Sri Lanka. Jadi Sri Lanka itu dia hanya menggunakan poster... Jadi dibatasi atribut kampanyenya itu hanya menggunakan poster misalnya dan kemudian kaos lah begitu ya. E, jadi antara poster atau baliho e, atau pamflet jadi seperti itu tidak ada lagi bentuk-bentuk lainnya begitu. Jadi e, apa biaya yang dikeluarkan itu tidak begitu besar dan kemudian kampanye yang modelnya arak-arakan terbuka itu saya kira dibatasin aja hanya cukup satu kali untuk setiap calon di e, puncak kampanyenya dan itulah pada saat itulah calon tersebut kampanye untuk dirinya hanya sekali itu kampanye-kampanye yang sebelumnya dilakukan oleh KPU begitu ini gagasannya Demikian Nurul Arifin, saya Kiki Wijaya.